Semua ini terjadi kepadaku Terjadi Della. Halo Dela. Ketemu lagi. Hai. Iya. <laughs> Enggak, Kang Arman tuh cuma mau kasih tahu kalau Kang Arman tuh kenal gitu. Karena basically semua dia kenal aja. lama semua yang ada di sini. Ya rada-rada pamer bikin. Uh -huh, agak show Nggak, off ya. Enggak dia kan yang oh. kemarin, Idol kemarin. Iya. Iya makanya kamu Waktu tuh ya. Waktu Kang Arman masih ada di Idol oh, iya. itu kan. Makanya halo Della, apa kabar? Halo gitu. Ini menunjukkan Silahkan. Kang Arman adalah yang paling tua di sini. <laughs> Ketemu semuanya alias senior ya Kang ya. Della. Halo KBCL. Gimana rasanya ada di panggung ini? Rasanya luar biasa kayak nggak nyangka. <laughs> <Aduh. laughs> Oke, okay, uh, aku buat aku penampilan kamu tadi itu nggak jelek, tapi tidak juga memukau. Effort yang kamu taro tadi di dengan tadi ganti-ganti key segala macem. Uh, itu besar sih effortnya aku tahu gitu, cuma kadang-kadang simplicity is nice juga gitu. Jadi gak harus semuanya riwoh, naik, turun, terus uh, you have to know your power gitu. Jadi kekuatan kamu, kamu tuh punya suara sweet, kamu punya suara agak tipis gitu. Sebenarnya kamu bisa menyanyi dengan rasa juga, cuma tadi karena banyak hal yang rumit yang terjadi di penampilan kamu tadi, karena ingin menunjukkan semuanya pada satu performance, jadinya powernya kamu bukan power ini ya kekuatannya kamu malah jadi tidak terlihat kalau untuk aku kamu uh, pernah berpenampil uh, apa uh, berpenampilan uh, secara performance ada yang lebih baik dari ini di sebelum-sebelumnya gitu. Tuh, jadi masukannya aku cuman. itu no no your strength ya strength yeah. ya bukan power no your strength kamu tahu kuatnya kamu di mana itu yang kamu tonjolin nggak usah Ingin, gak, gak, gak patokan kok kalau di Idol semuanya harus bisa whistle, semuanya harus bisa. Walaupun kamu nyampe itu tadi bagus banget, tapi keseluruhan dari eksekusi penampilan kamu tadi jadi kayak kurang, huh gitu gimana ya, kurang nge-grab perhatian dari orang gitu. Kalau buat aku. Oke. Terima kasih Delang aku, uh, sedikit aja ini ini kan udah babak showcase ya, jadi mungkin uh, masukan juga akan sedikit lebih keras untuk untuk kebaikan kalian itu. Kalau buat aku yang penting kamu tahu itu adalah bobot di dalam lirik atau notasi lagu-lagunya. Kayak tadi tuh kamu nyanyi aman itu. Tapi kalau misalnya ini lihat ini lagu Rosa kan, Rosa tuh siap nyanyi kan, misalnya jangan dekat atau jan jangan jangan dekat, ya dekat atau naaana neraku -na -na -na -na lagi. Ya. Misalnya segitu aja pun kamu kamu harus rasakan benar-benar. Tadi kamu masih agak. Aku bilang flat akhirnya. Bukan karena ini vokalmu kamu udah masuk sini itu luar biasa, mm -hmm. nanti ke depan kalau kamu masuk, kalau kamu rubah itu pasti akan luar biasa gitu. Artinya kayak tadi kamu di interval itu ada kayak O nya doang, kamu kayak lepas aja O nya itu. Peralihan mau ke yang tadi banyak modulasi itu, O nya kayak kamu cuman uh, gitu loh. Itu harus ada harganya gitu loh, kamu harus tetap bikin itu mau apa nih di O nya nih. Mau kamu improve kah atau kamu masukin kerasa. Itu semua keputusan adik kamu, jadi lagunya itu bisa kerasa gitu, itu masukan dari aku Oke, sih. terima kasih banyak terima para kasih juri, ya. luar biasa sekali. Idol lovers, mau nonton keseruan lainnya di Indonesian Idol? Langsung aja yuk klik subscribe, jangan lupa juga like, komen, dan share ya. Thank you.